Selamat siang Pak Tony Ya silahkan Ya pada prinsipnya sebetulnya rokok itu kan Memang banyak siang Bu Ya silahkan Bapak Ya, Pada prinsipnya kan memang merokok itu、eh, Suatu apa Hal yang Tidak terlalu dianjurkan bagi kesehatan、hmm. Dan dari situ Memang kita bisa tarik kesimpulan bahwa Penduduk di Indonesia Lebih m e m e n t i n g k a n hal-hal yang Sifatnya habit gitu、hmm. Jadi Bapak lebih setuju memilih untuk ya kalau saya pikir biarkan aja、hmm. kalau nanti penduduk juga nanti akan mengikuti polanya gitu itu、hmm. aja. baik, terima kasih Pak Tony Bapak Daniel, selamat siang selamat siang Bu apa komentar Anda nih Pak tentang、kalau、dilema menurut, masalah rokok ini? kalau menurut saya mungkin ya, saya juga perokok、hmm. tapi menurut saya、hmm. mungkin lebih baik kalau misalnya pemerintah berlakukan oh regulation i t mungkin u Oke,、okay. sehingga kita juga k e s e a t a n kita mungkin lebih baik seperti n a r k o b a lah, o k o t s e p e r t i itu.、Mm -hmm. Pak Daniel,、okay. terima kasih ya. Perokok tapi nggak apa-apa kalau di regulasinya d i j a l a n k a n y a baik. Bapak Anton, selamat siang. Selamat siang. Silahkan komentar ya, Anda. Kalau menurut saya, memang concern pemerintah kan untuk kesehatan ya. Tapi、mm -hmm. sepertinya、e, lebih banyak yang bisa diperhatikan dibanding untuk rokok itu sendiri, karena rokok itu kan betul pilihan kita sendiri itu mau merokok atau tidak kita semua tahu bahwa itu negatif tapi kalau dilihat dampaknya secara ekonomi juga kurang baik kalau saya pikir sih lebih baik ya kalau mau diperlakukan dipikirkan lebih lanjut lah mana、uh, untung r u g i a h Baik、hati. terima kasih Ibu Titi selamat siang. h Ya silakan Bu Titi. Mengenai uh, peraturan uh, pelarangan uh, iklan、laman. ya bagi industri rokok ya. ya pokoknya. Di p e r s e m p i t ya,、mm -hmm. yang untungan pengusaha, yang rugi yang membeli konsumen Sekarang tergantung pengusahanya, dia mau rugi apa enggak, terus tergantung konsumennya juga、mm -hmm. Memang dia mau beli, akan untung, tapi udah pasti kalau konsumen n gak pernah untung, Mak <laughs>、okay. nah, Kemudian lagi terakhir, kalau seperti kita bandingin lah dengan minuman keras yang m a b u k m a b u k a n 私たちのアドラムのブリブリ、アアであったらしいです。私のアドラムのブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリ l リブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリ Rokok udah ratusan tahun umurnya Ya kan, jaman nenek moyang kita Dan kalau rokok dilarang itu t u m g g u t u n g g u ya sama dengan ganja mbak、okay. Tambah dipotong y a Pohon tembak a u itu Daun-daunnya itu tambah s u b u r Iya.、Yeah. Gitu aja deh,、Baik. terima kasih Terima kasih b u Titika Darsi Bapak Martono, selamat siang Siang Pak FM siang,、uh, silakan, Bapak. Pendapat saya sih bu, saya kan bukan p e r o k o k nih、hmm. Yang namanya sakit ya bu, tidak merokok juga sakit bu Itu pendapat saya bu Tarese z a l a m a t sore Silahkan Pak Ya, untuk masalah rokok saya pikir ya Manusia ini u d a h tergantung dengan rokok Sepertinya dengan bapak itu、uh, Tanpa rokok juga manusia akan hidup kok Itu a j a Pak Robert Halo Silahkan Pak、uh, Begini Pak Kalau rokok Saya percaya tanpa iklan Dia tetap berjalan Karena kenapa? Rokok itu u d a h m e n d a r a h daging lah Bagi anak-anak muda sekarang Kalau saya lihat Karena apa? Mereka merokok itu awalnya ya c o b a l i h a t aja Anak SMP, anak SMA Itu semua kan bukan dari iklan Dari pergaulan Pergaulan kita Yang mempengaruhi anak-anak kita Sehingga mereka merokok Jadi kalau iklan rokok ditutup Malahan justru Perusahaan rokok lebih untung kalau menurut saya Karena k e n a p a y a iklan itu kan mahal Jadi justru meringankan justru. Jadi kalau bilang dilema enggak juga, karena rokok itu tetap bisa berjalan, saya yakin. Karena mereka sudah、uh, jutaan rokok, bahkan hampir p a r u h negara kita ini pada merokok semua, gitu rakyatnya. Terima kasih. Oke, Bapak Ari selamat sore. Selamat sore. s i l a k a n Pak Ari. i Ya, kalau menurut saya bagaimanapun kesejahteraan, kesehatan masyarakat harus diutama. Oke. Jadi saya setuju dengan prinsip kalau rokok dilarang ke iklan, tetapi di lain sisi harus dipikirkan bagaimana mengalokasikan para pekerja dan juga untuk menjaga supaya pendapatan negara tetap terjaga. Saya pikir ini bisa dilakukan pemerintah dengan bekerja sama dengan sebagai entrepreneur, dengan berbagai inkslasi terkait untuk memberikan、uh, solusi wadah lapangan kerja bagi orang-orang yang memang、uh, selama ini mengandungkan hidupnya pada industri rokok.、Hmm. Oke,、okay, jadi win-win ya Pak ya iya harus win-win tapi、ya. bagaimanapun kesehatan karena untuk membentuk generasi bangsa yang yang lebih baik lagi ya harus sehat loh、hmm. masyarakatnya、ya. oke okay, terima kasih Pak Ari Pak Aris ya Ya silahkan y a、uh, saya mau ngasih komentar kalau untuk masalah rokok itu yang bikin paturannya agar dipikir-pikir lagi kali ya、hmm. uh, masalahnya Kalau rokok ingin dihilangin, otomatis perusahaan pun harus dihilangin juga. g a k bisa kalau misalkan hanya peraturan yang aja nggak boleh ngerokok, tapi perusahaan tetap ada. Itu aja, Bu.、Okay.